Bersama MG Audio dan juga Movie Sensating Reza Lawang Sewu Manhattan Mungle Mungle Jadi katanya ada yang minta lagu ini ya.